Mitra bisnis Kwi Kian Gi berpandangan, meski masih dipengaruhi oleh model pendidikan Belanda, namun kualitas pendidikan nasional di era Orde lama masih lebih baik dibanding saat ini. Selain itu, Quikianghi juga melihat salah satu keberhasilan model pendidikan di era orde lama hingga mampu melahirkan sumber daya manusia Indonesia berkualitas yang memiliki rasa kebangsaan dan nasionalisme kuat pada masa itu adalah masih adanya peran dari para pendiri bangsa dalam membentuk karakter manusia Indonesia yang lebih mendahulukan kepentingan bangsa serta negara di atas kepentingan apapun. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini segera kita berbincang dengan Quikianghi Baik Pak Quick. jadi Bapak melihat para founding father memang berperan besar dalam membentuk kualitas sumber daya manusia Indonesia pada masanya ya Pak? Iya, ya. ini semuanya ini kan orang-orang enak semua, coba lihat si Harir, Bung Hatta, Bung Karno sendiri. Bung Karno sendiri itu begitu privilege, dia itu sekolahnya European School. Sekolah. jadi sekolah dia disamakan dengan orang Eropa kulit putih. Semuanya privilege, dan kalau mereka selesai, seandainya mereka mau bekerja. Pada pemerintah India Belanda itu kan luar biasa enaknya, tapi mereka membuang semua kesempatan itu untuk memperjuangkan kemerdekaan yang mimpi ketika itu, mimpi sekali, sekarang aja sedikit-sedikit dikatakan mimpi, sedikit-sedikit dikatakan mimpi, mimpi mereka itu kayak apa? Kalau sekarang saya berbicara mengenai minyak, kenapa setelah 67 tahun merdeka kok kontraktor asing begitu banyak? Dijanget tidak mampu. Kalau saya mulai tertawa, orang-orang muda sekarang mulai tertawa yang memimpin, yang bekerja pada perusahaan asing, mengatakan itu jangan mimpi. Lu kok mimpi bagaimana? Waktu mau merdeka itu apa enggak lebih gila mimpinya? Akhirnya kejadian kan? Nah, jadi di sini saya mengambil contoh itu, oleh karena begitu mencolok dan Anda menyebut Ode lama, ode lama itu memang kebendaannya kurang, akan tetapi e, nilai-nilainya masih belum dirusak oleh benda, hmm. oleh kebendaan ini. Nah, sebelum ini Bapak juga telah menyebutkan salah satu kunci, yakni adanya pendidikan tentang etika, yang sayangnya sekarang ini nyaris tidak terdengar lagi Pak? Ya, benar, sangat minimal, hampir tidak dibicarakan lagi. Baganta seperti apa pendidikan etika di masa itu Pak Kuib? Misalnya ya kan, satu saja yang sangat sangat menonjol kan ada mata pelajaran yang namanya Budi Pekerti. Sangat menonjol itu. Dan uh, ya saya tidak tahu apakah di sekolah-sekolah sekarang masih diajar kenagama. Dulu kan harus termasuk dalam kurikulum wajib kan itu. Sesuai dengan keagamaannya masing-masing. Saya dengar sekarang masih tapi saya tidak tahu kontennya sampai seberapa. Demikian Kuik yang di Beni Rahmadi. Basa